Gimana goyangnya sudah capek mas, sudah capek panas-panasannya, belum ya? Masih semangat ya. Walami tolong baik tantangannya Genji, Monata. I'm sorry. Chuck multimodb yeah, yeah.